私は私のレベで言うございます。私は私は私は私は私は私は私は私は私は私私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はは私は私は私は私は私は私はは私は私は私は私は私は私は私はは私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はは私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 Jadi ilmu pengetahuan, kemimpinan atau kekuasaan, dan ulama tunduk kepada yang melihat. Jadi kalau yang melihat sudah mau bersaksi dan bersahadat, sudah cukup. Jadi nggak usah b o n g b o n g duit, pakai pakar-pakaran, segala macam. Karena melihat hilal itu harus dengan masa telanjang, bukan dengan teknologi. Itu aja, makasih. Pak Rusmanto, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Ya, ya. ini masalah yang lebaran. So, uh, sebenarnya sih kalau masalah astronomi itu di, di, di Islam sendiri Terutama di Muhammadiyah itu sudah menerapkan yang itu、gitu. Cuman permasalahannya kan dari para tokoh-tokoh yang, yang di p e m e r i n t a h itu、uh, Sepertinya hanya terpaku pada istilahnya yang, yang r u k y a t itu Jadi kalau dihitung secara astronomi memang sebenarnya itu Uh, kemarin itu harusnya hari Selasa gitu.、Karena、kalau Pembaca konten ada yang n u l i s Memang harusnya dipersatukan Itu sebenarnya sudah ada Cuman memang、uh, dari generasi tua itu Rata-rata tidak mau menerima、uh, Pendapat dari generasi muda gitu,、Jadi、Makanya terus ter terjadi hal seperti itu、gitu. Dan seterusnya ya, Terima kasih Pak Andre s i l a k a n Pak Andre s i l a k a n Pak Andre Oke,、okay, Pak a m z a i kami mohon maaf Suara telepon Anda tidak bisa kami Dengar dengan baik Selamat sore Pak a h m a d Selamat sore s i l a k a n maaf ini Anda Bapak Terima kasih Iya itu betul sekali Bu ya Jadi supaya umat itu n g gak bingung gitu kan Karena、e, selama ini memang selalu Terjadinya seperti itu ya Itu kenapa? Karena sebetulnya、e, Hanya dua gitu ya Hanya dua masalah gitu Yang satu merujuk pada ruyat apa、e, pada ruyat ya apa hilal melihat bintang gitu kan yang satu berdasarkan、e, hisap gitu nah seperti usulan waktu MUI,、e, MUI yang dilakukan di sidang isbat itu betul sekali bahwa memang sebaiknya gitu kan sebaiknya digabungkan gitu ya、hmm. antara ruyat dan hisap itu digabungkan sehingga mencapai tidak t t e m u kalau nggak akan Seperti itu kita akan selamanya akan seperti ini begitu. Jadi ada yang puasa, ada yang hilang apa, ada yang udah merayakan gitu. Sementara yang sudah、e, merayakan kemudian melakukan puasa gitu kan itu kan udah、e, masuknya kan. hari-hari tasrik yang sudah dilarang gitu untuk melakukan puasa gitu ya tapi saya sih、e, prinsipnya ya kalau memang itu jadi hari tasrik ya kita dosanya ya kita bebankan aja kepada pemimpin kita <tuk> dalam hal ini、e, menteri agama begitu ya kan karena kita kan hanya umat ini yang nurut kepada Uh, apa perintah gitu ya kalau salah ya biarin aja kita kapan lagi kita mau masukin pemimpin kita ke ke, ke neraka kalau g a k seperti ini begitu kan baik itu ya jadi saya setuju sekali memang harus ada、uh, apa namanya harus ada、uh, titi k temu gitu ya antara、uh, dua dua metode itu baik h isap maupun、uh, hisap begitu baik、well. terima kasih、yeah.